Alhamdulillah, wassalamu'ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa'ala'at Bapak-bapak, ibu, bapak, bapak, sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan Kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat ke dunia Allah berikan kepada kita Salamat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang isi kumah berjalan di bawah wanangan sunnah beliau sampai hari kiamat mengelam Bapak-Bapak uh, dan Ibu sekalian uh, Kita uh, Liburkan Sejenak dulu Kajian uh, manhajil Yaumi Di Talibun Ilm karena kita punya isu besar Dan sangat besar Pada hari ini uh, Kita sudah berada di tanggal 16 ya di tanggal 16 Sabtu 17 Ahad 18 Senin 19 Selasa 20 Rabu kita masuk 21 dan hari ini adalah hari pertama dari paruh kedua dari bulan suci Ramadhan. Oleh <tuh> karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin ingatkan kepada kita kalau kita mengaku berusaha mengikuti salafus fushol, kalau kita mengaku Meniti jalannya para sahabat. Al-Imam Abdurrahman An-Nahdi Al pernah menyatakan, Kanu yu'adhimuna, Salah se'asyarat. Para sahabat tabiin, Itu mengagungkan tiga dimensi waktu, Yang setiap dimensinya berjumlah sepuluh hari. Apa saja, Apa saja, Sepuluh hari pertama, Muharram. Lalu yang kedua, sepuluh pertama, Dhul Hijjah. Dan yang ketiga, sepuluh hari terakhir di bulan Suci Ramadhan. <tuh> itu diagungkan oleh para salaf. Diagungkan oleh para ulama. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita pun harus mengagungkan sebagaimana mereka mengagungkan. Dan ini pertemuan kita sebelum masuk ke 10 hari terakhir. Karena Insya Allah masuk di hari ke hari Rabu ya. Maka kenapa mereka mengagungkan? Karena yang pertama tidak lain tidak bukan karena di dalamnya ada laylatul qadar malam yang menjadi prima donanya ramadan yang menjadi ikonnya ramadan bayangkan saking istimewanya malam ini Allah turunkan surat khusus untuk malam ini atau tentang malam ini Inna anzalnahu fi lailatul qadar wama adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min fi syahr tanzalul malaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita harus memuliakan sebagaimana mereka memuliakan. Bagaimana cara kita memuliakan atau apa yang harus kita lakukan yang paling penting. Ini ta'al 16. Yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus meningkatkan grafik ibadah kita jangan nunggu tanggal 21 untuk habis-habisan. Kalau ingin habis-habisan di 10 hari terakhir, dari belasan ini kita harus naikin tuh. Naikin, naikin, naikin, sehingga naik secara bertahap. Semua perubahan yang mendadak itu gak bagus. Kalau antum target 10 hari terakhir, antum di gigi 5, maka sebelumnya antum sudah harus ubah dari satu ke gigi 2, dari gigi 2 ke gigi 3, gigi 3 ke gigi 4, baru main di gigi 5. Jangan dari gigi 1 langsung tembak gigi 5, berantakan mobil antum. Kita masih punya malam ke-17 malam ini. Besok 17, 18, 19, 20. Beberapa hari ini mohon diperhatikan. Ini adalah pemanasan sebelum masuk 10 hari terakhir. Masuk 10 hari terakhir. Dan dijaga benar-benar. Dan saling mengingatkan, bapak-bapak ingatkan ibu-ibu, ibu-ibu juga ingatkan bapak-bapak. Jangan tenang aja Pak Ustaz masih lama. Nanti nih Rabu baru deh kita. Enggak bisa. Itu nyat enggak ada ceritanya dari gigi 1 masuk gigi 5 tuh enggak ada. Nah gimana? Di hari-hari terakhir ini kita masukin tuh ke gigi 4. Jadi begitu Dua satu, masuk gigi 5 enak. Jadi tolong ditambah bacaan Qur'annya lalu ditadaburi, ketikirnya yang kuat, tersolat-solat lilnya hadirin, infak sedekahnya yang kencang. Sehingga di malam-malam itu kita benar-benar berada di puncak performa ibadah. Puncak performa ibadah. Jangan sampai kita kalah start. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kembali saya ingin ingatkan surat Al-Baqarah 184. Ayyama Ma'dudat. Ketika Allah berbicara tentang Ramadan, Allah katakan Ayyama Ma'dudat. Ramadan itu hanya beberapa hari yang terhitung. Hanya beberapa hari. Cata para ulama seperti Syekh Sal-Safri, Ramadan itu cepat. Secepat beberapa hari saja. Betul. Secara kasat mata jumlahnya 30 hari. Tapi secara kecepatan 30 hari, 29 hari itu seperti beberapa hari saja. Cepat. Cepatnya luar biasa. Untuk merasa cepat gak sih? Sayang Allah. Bayangkan malam ini malam ke-17. Kayaknya baru kemarin. Kita masuk tanggal 1 Ramadan. Tapi ternyata malam ini malam ke-17. Rabu dan 10 hari terakhir. Subhanallah. Makanya gak ada waktu lagi deh hadirin ya harus benar kita manfaatin. Dan ini juga kabar, apa ya, di satu sisi ini, e, cambukan bagi kita, biar kita buka mata nih, kalau kita tunda mau sampai kapan, ini 30 hari, kecepatannya seperti beberapa hari saja. Jadi, kalau gak mulai hari ini, kapan kita mau mulai? dan itu gak terasa loh Mbak, malam ini malam ke 17, tiba-tiba nanti malam 21 sudah malam 21 loh. kan tiap tahun kita alamin gitu dan tahun ini ngalamin lagi makanya nah, cepat banget ya cepat, berbiasa cepat karena Allah mengatakan ayah sama ma'aludah ini Ramadannya beberapa hari yang terhitung gak lama Jadi kita harus ngebuka mata kita. Yang kedua, tujuan Allah menjelaskan bahwa Ramadan adalah hanya beberapa hari saja, sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Syekh Saad. Ini untuk membuat kita termotivasi. Jadi kalau kita mati-matian, jungkir balik, itu cuma beberapa hari aja. Hanya beberapa hari. Gak lama, jadi gak usah Aduh ribet, aduh berat Aduh oh Ini hanya beberapa hari kok Setelah itu selesai Hanya beberapa hari Jangan merasa lama, ini cepat benar-benar cepat Dan kalau di Kalau di Apa, di dimensi waktu Atau di kegiatan lain Waktu itu terasa cepat bagi yang menikmati Atau bagi yang Sibuk di waktu tersebut Seorang pencinta bola it, Itu menganggap Final piala champion itu cepat Karena dia menikmati pertandingan Apalagi kalau Timnya juara Itu tambah cepat aja seneng tuh Tapi yang enggak doyan bola terus dia harus temenin suaminya ke stadion itu bete terus nangis menit. rumah. Nah, selesai-selesai ngapain sih di sini? Bangang bengong. karena dia enggak nikmatin. Adapun Ramadan mau yang enggak nikmatin pun terasa teras, cepat ini bulan. Cep tahu beberapa orang dia gak nikmatin ramadan, ya, ibadah, Yang ibadahnya-ibadahnya berantakan. Tapi dia ngerasa, eh cepat banget ya. Udah mau lebaran aja. Dia ngerasa cepat juga. Jadi ini bulannya memang cepat banget. Karena Allah mengatakan ayam ma'adudah. Hanya beberapa hari aja. Jadi masa sih kita gak bisa mati-matian ibadah dalam beberapa hari ini memang untuk mati-matian ibadah selama tiga bulan berat selama dua bulan berat tapi ini kan hanya beberapa hari itu saya gak bisa bisa insyaallah jadi manfaatkan benar-benar baca Quran sambil jalan baca so, di lift nunggu misalnya baca ini baca, baca deh. budayain kebaca Quran. Budayakan baca tafsirnya. Tafsiran mudah aja, misal punya buku tafsir Asy-Sydi atau tafsir Muysar. Paling nggak satu ayat baca tuh. Terus pikir maksimalkan doa. Kan doa orang yang berpuasa mesti ngejar. Kita lagi Uh, di lift sendirian gitu, angkat tangan doa aja kepada Allah. Paling yang lihat keamanan dari CCTV, dibilang orang aneh aja, tidak lebih dari itu. Jadi kita dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manfaatkan benar-benar waktu kita. Waktu nggak lama, cuman 13 hari aja depan kita ini kurang lebih. Sebentar, sangat-sangat sebentar. Pain yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala salah satu sunnah Nabi saw yang dijelaskan sebagian para ulama di akhir akhir Ramadan, adalah meninggalkan banyak aktivitas mubah karena fokus ibadah ulama mengambil dari dua dalil jelas ya dalil yang pertama kita tahu dalam hadis bukhari muslim nabi di sepuluh hari terakhir shadmi azrohu Lalu kencangkan tali ikat pinggang beliau. Dan salah satu maknanya, beliau tidak berhubungan suami istri. Tidak berhubungan suami istri selama 10 hari. Dan kita tahu berhubungan suami istri, hukum asalnya mubah. Kalau diniatkan, dapat pahala. Dan sebagian ulama meluaskan lagi itu. begitu juga dengan hal-hal mubah yang lain beliau liburkan di 10 hari terakhir. Jadi antara dalil yang kedua dalil i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum mu'akifuna fil masajid. Al-Baqarah 187. Jangan kalian berhubungan suami istri ketika sedang i'tikaf dan Nabi i'tikaf di 10 hari terakhir. Dan kita tuh i'tikaf itu meliburkan banyak aktivitas-aktivitas Mubah Iya kan Pas etikaf bisa cuci mobil gak bawa-bawa Gak bisa Cuci mobil mubah Jalan-jalan Melihat sunset mubah Gak ada etikaf Kemal enggak. Oleh karena itu Kalau kita etikaf aman sel Selesai perkara. Tapi bagi kita yang etikaf Karena faktor yang ya, Atau halangan masing-masing Kita paling tahu diri kita Ketika kita gak etika Paling enggak Spirit etiketnya itu ada Untuk sementara waktu Hindari Aktivitas-aktivitas mubah Dan fokus ibadah Yang bisa kita hindari Mungkin gak semuanya Tapi aktivitas mubah yang bisa kita hindari Kita hindari Hindari uh, aktivitas kita di sosmed misalnya, kecuali yang berkaitan dengan konten dakwah, ilmu, silahkan. Hmm. Tapi yang cuman ngeliat-ngeliat. Tidak -ngeliat. deh, tidak usah deh. Hindari ke mal di 10 hari terakhir. Hindari baca jurnal yang mubah, gitu. Boleh, tapi 10 hari terakhir, dengar ke Quran aja. Ini hal-hal yang mubah itu, dihindari. Haram, gak haram. Tapi itulah hmm. Nabi Sallallahu Alaihi Ini hal yang perlu kita jamkan. Ini Hari-hari di mana Hendaknya kita prioritaskan Akhirat daripada dunia Dengan uh, Dengan Pembuktian yang sangat gamblang Yang sangat nyata gitu Yang benar-benar terlihat Bahwa dunia itu nomor dua Dunia itu nomor dua kalau kita enggak bisa lakukan itu pada hari ini atau pada hari-hari ini. ya susah kita nomor 2 kan dunia setelah Ramadan. Oh di Ramadan enggak bisa. Kita masukin Ramadan di 10 hari terakhir aja enggak bisa. Gimana di waktu yang lain? Terus yang berikutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. tidak lain tidak bukan lakukan pencarian dan temukan malam Netul Qadar pastikan saat kita bertemu dengan Netul Qadar kita dalam kondisi beribadah kata para ulama kita pasti akan ketemu dengan malam itu tapi pertanyaannya lagi ngapain tuh lagi tidur lagi ketawa lagi ngevlog, lagi nonton, apa lagi baca Quran, lagi pikir, lagi nangis kepada Allah, lagi sujud, lagi ruko, lagi takarup kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi perlu kita ingatkan, mayoritas para ulama, mayoritas para ulama menyatakan bahwa itu koder. Di sepuluh malam terakhir. Di sepuluh malam terakhir. Dan peluang terbesar di malam-malam ganjil. dia berpindah dari satu malam ke malam yang lain di setiap tahunnya. Dan ini pandangan mayoritas. Artinya apa? Menurut mayoritas para ulama, dan nanti bisa cek pendapat ini di mausu afil kia Kuwaiti ya ensiklopedia fiki yang terlengkap pada hari ini dari Kuwait itu buku fiki ensiklopedia terlengkap yang ada sekarang jadi sekali lagi artinya apa artinya Mayoritas para ulama menjelaskan bahwa atau pandangan mayoritas para ulama bahwa ada kemungkinan jatuh di malam genap. Ada kemungkinan jatuh di malam genap. Ini yang perlu kita capkan. Karena itu main amanlah. Jangan ambil risiko. Jangan ambil risiko. Karena ini pandangan mayoritas para ulama. Dari madhab malikiyah, madhab syafi'iyah, madhab hanabilah. Ini pandangan juga al-Imam Al-Auza'i, Abu Sa'ur dan lain-lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara dalil cukup kuat juga. Karena ada dua dalil kan? Taharraulailah talqadar fil ashral awakhir min Ramadan. Cari malam la qadar di sepuluh malam terakhir di bulan suci Ramadan. Lalu dari yang kedua, taharraulailah talqadar fil wetriminal ashral awakhir min Ramadan. Cari malam la qadar di malam ganjil dari sepuluh malam terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi hadit yang pertama, carilah di sepuluh hari terakhir lalu andi yang kedua carilah di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Nah, dalam kaidah ilmu usul fikih penyebutan ganjil itu bukan pengkhususan tapi penekanan. Dzikru ba'dhi ee uh, uh, zikru ba'dhi ada zikru ba'dhi a'dha'il umum la yablu ala takhsis maka penyebutan sebagian hal yang sifatnya umum bukan berarti pengkhususan tetapi penekanan misalnya kita katakan telah datang telah datang orang Indonesia atau telah datang orang-orang Indonesia yang bekerja di maskat. Lalu pengumuman kedua, telah datang Pak Razi. Penyebutan Pak Razi itu bukan berarti pengkhususan bahwa yang datang hanya parazi, Kan sebelumnya sudah dikatakan, telah datang orang-orang Indonesia yang bekerja di masjid. Penyebutan parazi itu penekanan. Bukan pengkhususan. Hanya Pak Razi saja. Nah, begitu juga. Cari di sepul malam terakhir. Lalu hadis kedua, cari di malam ganjil. Penyebutan malam ganjil itu bukan pengkhususan, tapi penekanan. Hadirin. pada kesempatan kali ini saya gak ingin merojihkan saya hanya ingin mengatakan dalilnya kuat dalilnya kuat dan yang kedua hilafnya juga kuat bahkan lebih dari lima pendapat, bahkan sampai delapan pendapat dalam masalah ini. Kalau demikian, kenapa kita gak safety player aja? Gak main aman. Udah sapu bersih tuh sepuluh malam terakhir. insyaallah dapat. Sapu bersih. Mutal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sapu bersih. Dan pasti dapat kalau sapu bersih, insyaallah jadi main aman. Main aman. Dan bagi yang mudik, bagi yang ke Indonesia di last minute misalnya, tapi mayoritas antung gak pulang kayaknya ya. Karena berkaitan dengan anak-anak, jadwal anak-anak antung tahun ini agak unik ya. Tapi bagi yang pulang, manfaatkan Manfaatkan di pas lagi nunggu boarding gantri imigrasi lalu di pesawat baru banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini hal yang sangat penting ini hal yang sangat urgent main aman itu penting hadirin yang dirahmati oleh Allah dan yang terakhir, uh, saya ingin ingatkan para salaf bukan hanya memuliakan hari-hari ini dengan ibadah, bahkan memuliakan hari-hari terakhir ini dengan penampilan. Dengan penampilan. Mereka berusaha tampil baik ketika di 10 malam terakhir. Mereka benar-benar tampil perfect di malam-malam terakhir. Bahkan mereka pakai baju mereka, pakai baju-baju bagus mereka, mereka pakai baju-baju baru mereka itu di sepuluh malam terakhir ini. Kenapa karena mereka tahu benar dalam surat Al-Hajj ayat 32 wa man yu'azzim Allah fa innahu min taqwall barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu adalah bukti ketakwaan yang terbukti bukti ketakwaan yang ada di dalam hati barang siapa memuliakan syiar-syiar Allah itu adalah bukti ketakwaan yang ada di dalam hati makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Para salaf seperti Sabit Al-Benani, Humed At-Tawil, itu di sepuluh malam terakhir mereka pakai baju terbaik mereka. Lalu mereka pakai parfum terwangi mereka. Ayub Asyikhtiani di sepuluh malam terakhir itu selalu tampil bersih, mandi, dan baik. Begitu juga dengan Anas bin Malik. Di malam-malam, di sepuluh malam terakhir, beliau mandi, beliau pakai parfum, dan beliau pakai baju yang bagus. Jadi ini kalau kita contohkan. Jadi sampai ke penampilan. Jadi baju-baju bagus Antum pakai. tuh Batik Antum pakai di sepuluh malam terakhir. Walaupun istri bingung kali ya, Antum keluar dari kamar jam 11 malam pakai batik. Mau kemana mas? Mau baca Quran? Gitu. Apa kata Ibnu Umar? an Bagus sekali kata beliau itu. Allah lebih berhak mendapatkan penampilan terbaik kita dibanding manusia. Allah lebih berhak mendapatkan penampilan terbaik kita sebagai manusia kan duit dari Allah kita. Rezeki dari Allah. Kenapa pas baca Quran pakai kutang? Kenapa pas baca Quran daster lagi daster lagi? Ibu-ibu, keluarin tuh, Bu. Pakai terbaik, ibu Ini gamis-gamis yang mahal ibu-ibu tuh. Ibu-ibu yang punya apa sih ibu-ibu? Si Sisa tuh pakai di 10 malam terakhir. Sisi satu bukan buat disombongin di hadapan manusia Itu pakai Yang mahal-mahal itu di Sepuluh malam terakhir Tapi gak ada teman Justru untuk Allah bukan gak ada teman Allah itu Lebih berhak dapat penampilan Terbaik kita Bahwa apa yang punya Arloji Yang punya Rolex Yang punya uh, Patek Filip yang punya richard miles pakai tuh di sepuluh malam terakhir itu orang tampil keren di sepuluh malam terakhir tuh dan yang etikaf tuh bawa baju baju bagusnya ke masjid jangan baju baju yang udah jelek udah nggak jelas ke masjid pakai baju yang itu. mbak baju terbaik tuh bawa ke etikaf kan kata allah apa huduzina inda indaku lima Inda kullil ma, masjid. Kan gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Bawalah perhiasan-perhiasan kalian ke masjid, kan? Dalam surat Al-Araf 31 kan itu. Inda kullil masjid, bawa tuh perhiasan kalian ke setiap masjid. Ya jadi muliakan hari-hari ini. Jadi antum bukan hanya isi dengan ibadah. Tapi antum muliakan hari-hari ini. Gimana caranya nih hari ini benar-benar prestis di hadapan antum? Ya itu bukti orang bertakwa, You yu'alim sya'ir Allah. Orang, -orang bertakwa itu mengagungkan syiar-syiar Allah dan hari-hari ini itu syiar-syiar Allah. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita buka sesi tanya-jawab. Gimana Pak Mila? Uh, apakah indikasi kalau amal ibadah kita diterima Allah? Kemudian yang kedua, apakah kita boleh berkesempatan kalau ibadah kita diterima Allah? Demikian saja kondisi Rostad. Saya terima kasih ya khair atas pertanyaannya. Uh, Ali bin Abi Thalib mengatakan itam mu biqabulil amal wa taqamu bi eh, aktsar min, min tima imni tima mikabil amal nafsi. Uh, fokus diterimanya uh, untuk fokus agar amal ibadah kita diterima harus lebih besar daripada fokus kita ke amal itu sendiri. Dan Hasan al-Basri pernah menyatakan bahwa indikator amal kita diterima itu amal berikutnya. Sebagaimana indikator amal kita ditolak, bahkan jadi maksiat, berikutnya kita bermaksiat kepada Allah. Jazza'ul Hassan, حسن, Hasanatu Ra'daha, ganjaran dari kebaikan-kebaikan berikutnya, ganjaran dari dosa-dosa berikutnya. itu yang pertama, yang kedua kata lima binul kayim bahwa tanda amal ibadah kita diterima itu hati kita, artinya ibadah kita melibatkan hati, hati kita tuh senang, hati kita nyaman. Makanya ini ulama mengatakan barang siapa yang berdoa atau beribadah tapi hatinya ke dunia bahkan kemaksiat enggak diterima amal ibadahnya. Di antara dalilnya adalah hadis tentang puasa, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, gugfir lahu ma Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman wa ihtisab. Al Imam Al-Khathibi mengatakan ihtisab itu hati itu senang nyaman bahagia, gak merasa lama, gak merasa berat apa yang terjadi? dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, kalau dosa dosanya diampuni berarti diterima gak? diterima jadi kata Ibn Al qaim indikasi amal ibadah itu diterima pada saat kita mengamalkan, kita libatkan hati kita, dan bukan hanya ikhlas saja, ikhlas dan seneng kata Ibn Al-Qaim, nyamk pokoknya kita senang aja, menggari hati, ya itu tadi kayak misalnya kita kita hobi bola nih Ketika main bola kan senang hati kita Saya suka basket Ketika saya main basket itu hati saya senang Nah gitu juga ketika kita sholat traweh Senang tuh hati ini. Jadi masuk masjid itu senang aja tuh ya, Masya Allah antum abis ini misalnya sholat asar Senang tuh sholat asar Ya lo senang banget Bisa sholat asar Masya Allah di antara dalilnya kan juga hadis Bukhari kan Di so'i farhatan Bagi orang Bagi orang yang berpuasa Ada dua kegembiraan Yang pertama Senang di Saat berbuka Apa kata Al-Hafi Hajar Senang yang benar-benar Bernilai adalah senang kita berhasil Puasa hari itu ya Senang deh Bukan senang karena menu Apalagi gratisan tapi senang, karena bisa puasa nih, masya Allah, luar biasa nih. Nah itu indikasi amal ibarat kita diterima ketika kita ngerjainnya senang, bahagia, happy, fun dan seterusnya. Tapi kalau udah berat, terpaksa, berat itu indikator enggak diterima sama Allah. Mungkin itu. Dan Husnul Don, boleh, ya enggak boleh memastikan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah sebagaimana doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail taqabal minna Ya, ada pertanyaan lain? Uh, Ustaz Malaylatul Qadar ini kan sangat identik dengan kata-kata malam. Nah, apakah ibadah dan ibadah yang harus dilakukan dan mubah yang sebaiknya ditinggalkan itu ada penekanannya di malam hari atau uh, di siang hari juga demikian Ustaz. Jazakallah khairu. Ya, terima kasih jazallah khair atas pertanyaannya. Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, Laylatul Qadir jelas di waktu malam. Laylatul Qadir khairun min al syahr Itu jelas waktu malam. Nah, pertanyaan yang bagus, bagaimana pertanyaan yang pertama, bagus juga, sama-sama uh, bagus, uh, kita tinggalkan di waktu malam atau waktu siang yang pertama khususnya waktu malam kalau bisa waktu malam itu steril udah ibadah aja jangan ngurus yang lain kecuali kalau ada masalah syariyah ada masalah syariyah tuh melihat nih pahalanya gede banget nggak misalnya biro loli day dipanggil orang tua atau orang tua nelfon dari uh, tanah air curhat atau mendengarin tuh pahalanya gede banget tuh itu sebagai contoh. Lalu setelah malam kita berusaha sterilkan, waktu pagi sampai sore, benar-benar kita tekan. Kenapa demikian? Karena aktivitas kita di waktu pagi, siang, sore itu mempengaruhi stamina kita di waktu malam. Kalau siang atau paginya kecapean, malam tidur nanti. Benar sih steril, steril tidur gitu loh. Karena capek banget di waktu siang, waktu sore itu capek. Apalagi kalau waktu pagi, siang atau soranya maksiat. Udah, berat itu waktu malam. Jadi, sekali lagi, waktunya waktu malam, pencaranya malam, tapi untuk mendukung secara fisik maupun non-fisik, jangan sampai kita kecapean atau maksiat di waktu siang. Kenapa sih pengaruh? bisa pengaruh. Dan minimalisasikan. Kalau kita enggak bisa kita masih harus kerja, kita enggak ada jatah cuti atau memang itu tanggung jawab, silahkan, tapi minimalisasikan. Oke, okay, terima kasih banyak jazakumullahu khairan dan semoga amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan persiapkan benar Bapak-bapak Ibu sekalian menuju klimaksnya Ramadan dan jangan remehkan dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tahun ini kita mendapatkan Natul Qadir dan keluar dari bulan ini dengan Usul Khatimah. Sedang bisa belajar dengan antum dan mohon maaf, tidak semaksimal biasanya karena kondisi, tapi semoga kalau Allah tahu kejujuran kita dan semangat kita biar isti tetap istiqomah kajian, kita mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala la ilaha warahmatullahi wabarakatuh